Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la ilma illa ma innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'na wa wafa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. <laughs> Inna profesional banget nih. Gitu. Okay, cek, cek. Suaranya kurang kuat ya. Oke, okay, enggak apa-apa ini aja ya. Masyaallah tetap profesional. <laughs> Allahumma allimna ma yanfa'na wa wafa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal al haqa haqqo warzuqna taba'ah. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَ وَرَزَقْنَا الشِّنَابَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَاسْلِمْ أَجْمَعِينَ para ladies yang bersemangat untuk menjadi profesional, ya jadi siapapun kita kita jadi profesional itu bukan sebuah opsi, profesional itu bukan pilihan, tapi dia keharusan. Kamu jadi pelajar, jadilah pelajar yang profesional kamu jadi apa pengajar seorang guru yang profesional bahkan jadi jomblo juga harus profesional ya jangan malu-maluin laskar jomblo masa <laughs> maaf nanti akan aku jelaskan gimana sih tipe-tipe profesional karena kita kalau ngelihat orang profesional seneng banget oh dia melakukan hal-hal biasa tapi hasilnya luar biasa. Ya, semua orang punya anak. Semua orang ngasuh anak, tapi cara dia ngasuh sangat profesional. Akhirnya hasilnya bagus. Semua orang masak, tapi enggak semua bisa profesional. Ya, banyak di antara kita yang ngejomblo, tapi enggak semua bisa jomblo profesional. <tuh> Jadi Benar-benar ngelihat orang profesional tuh menyenangkan, lebih menyenangkan lagi kalau kita yang jadi profesional itu sendiri, Masya Allah. Uh, kalau dalam Islam konsep profesional ini disebut dengan al-ihsan. Ihsan itu menyempurnakan semua jenis ketaatan, menyempurnakan semua jenis kebaikan. Makanya ihsan itu nanti ada dua jenis ya. Ihsan, Anta'budallah. Jadi ihsan yang pertama atau profesional yang pertama itu profesional di hadapan Allah, beribadah kepada Allah. Jenis yang pertama. Sedangkan jenis yang kedua, profesional berinteraksi dengan makhluk. Kita tadi yang pertama dulu ya, profesional beribadah di hadapan Allah. Uh, Ta'budu Allah, uh, Ta'budu Allah, keanakatara. Hendaknya kalian mengabdi kepada Allah seakan-akan kalian Saling memandang, uh, jadi apa jadinya kalau kamu dan Allah saling memandang, apa jadinya kira-kira Tehmiya, uh, saling memandang. Uh, kebayangnya tuh ya ya kalau saling memandang tuh adalah ketika kita hati itu udah bertemu gitu loh, uh -uh. jadi kan kalaunya uh, ibaratkan uh, seorang wanita gitu kan yang memandang, Le, e, misalnya e, pasangannya gitu. Mm -hmm. Nah itu tuh kan ada ikatan hati yang e, menyatu gitu. oke okay. Tapi kalau <laughs> dengan Allah gimana Um? Yang pasti ya, kalau sempat memandang dan harus disempatkan dan harus dilatih ya, saling bertatap mata dengan Allah, saling memandang itu rasanya yang pasti deg-degan. Rasakan deh, kalau Sampai bertemu ya saling memandang itu yang pasti deg dekan yang pertama, yang kedua berdesir, yang ketiga ya Robbi Aku siap menjalani apapun yang engkau pilihkan untukku, si. aku masih jumlo, aku akan profesional, aku sudah ada gandengan, aku tetap akan profesional, kenapa? Karena ketika dia melakukan sesuatu, eh, dia itu seperti saling memandang atau sedang dipandang. Jadi dia ngerti banget bahwa dia harus profesional, dia sedang perform di hadapan Allah. Yang sedang dipandang, dia pasti berusaha eh, memberikan eh, penampilan yang terbaik. Makanya itulah rahasia Al-Ihsan rahasia kita bisa profesional jadi apapun karena ketika kita beribadah kita serasa memandang Allah. Tuduk-tukan banget. Bahkan tersipu-sipu, bahkan lebih berenergi, bahkan lebih rileks. Bahkan semua rasa itu akan kita dapatkan kalau kita latihan saling bertatap mata dengan Allah. Makanya kalau kamu di dunia terbiasa e, bertatap mata dengan Allah, maka sampai di akhirat tatapan itu tidak bakal lepas. Tapi kalau kita di dunia mengabaikan tatapan Allah, mengabaikan pandangan Allah atas diri kita, maka Allah nanti akan abaikan kita ketika di akhirat. Lillazina ahsanul husna wa ziyada bagi yang husna wa ziyadah bagi orang-orang yang ahsanu apa tadi ahsanu yang profesional al husna mereka memperoleh surga wa ziyadah aziyadah di sini tambahan bonus apa itu bonusnya bonus saling bertatap mata dengan Allah Wujudnya umi dinafira, ila Rabbha nafiroh. Kenapa mukmin di hari akhir nanti bisa memandang wajah Allah, bisa menatap wajah Allah, bisa menikmati yang paling sempurna? Karena dia terbiasa di dunia saling bertatap pandang dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Sudakah kita latihan itu merasakan pandangan? Allah merasakan tatapan Allah ya bergetar jantung kita dan getarannya itu enggak beraturan kenapa karena deg-dekan deg-dekannya mendatangkan kebahagiaan ya wujuhuy yawaidin nadirah pada hari itu wajah mereka berseri-seri bersinar mungkin mirip wajah Tehmi sekarang ya berseri-seri dan bersinar <laughs> kenapa mereka memiliki wajah berseri-seri wajah bersinar ilā rabbihā nāzirah mereka menikmati pemandangan terbaik mereka memandang wajah Allah. Mungkinkah itu? Sangat mungkin kalau kita sudah melatihnya sejak kita di dunia. Oke, di sini saya bacakan beberapa riwayat ya tentang <tuh> Memandang Allah, ini kalau lagunya Iken Urjana gimana? Enggak apa lagu memang. Gak apa lagu. Ini mah orang saleh ya, jadi enggak apa lagu. Katanya memandangmu ya, aku juga bisa tapi enggak bisa ininya ya, nanti teman-teman bisa ke depan tapi dialihkan bukan memandang bukan memandang manusia ya, tapi memandang wajah Allah. Kalau kita punya imajinasi memandang wajah Allah di dunia, Allah akan bantu kita nanti di akhirat dipermudah memandang wajah Allah, karena rindu itu adalah imajinasi, kalau kita tidak punya imajinasi berarti kita tidak punya kerinduan, bukan imajinasi wajah Allah seperti apa tidak, tapi intinya ya Rabbi aku tidak perlu uh, membayangkan seperti apa dirimu, tapi aku sudah tahu engkau sangat sempurna, aku sudah tahu engkau sangat uh, sangat agung, engkau sangat luar biasa. Ida dakhal ahlul jannah yaqulullahu ta'ala Pada hari ketika penduduk surga itu memasuki surga mereka Allah bersa Allah ta'ala ta berfirman Turiduna shay'an ditanya sama Allah hal turiduna shay'an wasi'a Adakah yang engkau inginkan? Jadi sudah masuk surga masih ditanya oleh Allah. Semua yang sudah aku berikan, adakah lagi yang engkau inginkan? Hal turiduna syai'an. Kemudian jawaban penduduk surga, alam tubaa. Aduh, melting banget aku kalau baca hadis ini. Maaf ya. Alam tubayid wujuhana. Alam tubayid wujuhana ya Rabb. Alam tabayyat wujuhana. Alam tabayyat wujuhana. Ya Rabbi, bukankah engkau sudah berikan cahaya di wajah kami? Dilanjutkan, alam tadkhulnal jannah, bukankah engkau sudah masukkan kami ke surga? Wa tunajjina minan nar dan engkau sudah selamatkan kami dari api neraka. Jadi, penduduk surga masih heran gitu, masih masih ada pertanyaan dari Allah. Kamu masih menginginkan sesuatu padahal alam tubayitu wujuhana ya rab. Bukankah Engkau sudah membuat wajah kami bersinar? Alam tudkhilnal jannah, bukankah Engkau sudah memberi nikmat surga? Alam tunjina minan nar? Bukankah Engkau sudah selamatkan kami dari api neraka? Lalu kami minta apa lagi? Sebenarnya itu sudah lebih dari cukup cukup banget ya rob Kemudian qol <kall> fayakshiful hijab Maka Allah taala berfirman fayakshiful hijab masih ada tambahan hijab penghalang antara hamba dengan robnya di hari itu akan dibuka Famah watu Shay'an ahbabilaihim minan nazar. Masya Allah. Jadi penduduk surga nanti, Ya Rob, kulu Ya Rob katakan, Ya Rob katakan Amin. Ya Allah berikan kami rezeki memandang wajahMu. Katakan Amin. Ya Rob berikan kami rezeki memandang wajahMu Ya Allah. Ya Rob berikan kami undangan itu Ya Allah. Biarkan kami menikmati keindahan yang paling indah Ya Rob. Di hari itu, penduduk surga menikmati puncak keindahan, bertemu dengan rob mereka. Summadala hadhil ayah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Sungguh bagi orang-orang yang ihsan, profesional apapun dia, siapapun dia, pekerjaannya, apapun dia, siapapun yang mampu profesional, maka Allah akan berikan al-husna, uh, al yaitu surga, waziyadah, dan tambahan bertemu dengan Allah, latihannya nanti insya Allah kita setiap hari Jumat, ya nanti insya Allah ketika Allah kumpulkan kita di wadil afyah wadil afyah itu sebuah lembah Lembah ini hanya akan didatangi oleh orang-orang yang memiliki invisiationnya, memiliki undangannya. Jadi undangan yang paling, yang paling apa ya, yang paling VIP, yang paling tinggi derajatnya, mereka akan duduk di atas mimbar cahaya. Jadi ini sebuah eh, kolosum atau apa istilahnya, ya sebuah kolosum, sebuah ruang besar yang akan didatangi oleh seluruh penduduk surga. E, derajat tertinggi, mereka duduk di atas mimbar cahaya. Derajat lebih rendah lagi, mereka duduk di atas kursi-kursi atau dipan-dipan yang terbuat dari permata. Derajat yang lebih rendah lagi, mereka berdiri, namun kaki mereka menginjak sejedah atau apa, eh, hamparan yang terbuat dari bunga-bunga segar dengan aroma yang wangi Masya Allah ini hari terbesar bagi penduduk surga nanti dan itu terjadi pada hari Jumat, makanya kita di dunia di hari Jumat juga hari spesial, bayangkan di hari itu nanti kita siap-siap mau eh, mendatangi sebuah undangan spesial menikmati E, pertemuan dengan Allah dan ini hanya akan diperoleh e, bagi para ahsanu, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang profesional, jadi apapun dia dia melakukan yang terbaik aku bacakan lagi ada riwayat lain in Allah ini juga sebuah hadis ya Anjabir radiyallahu anhu beliau bersabda Rasulullah sallallahu salam bersabda in Allah in Allah ya tajan lalil mu'minina yodhaq in Allah ya tajan lalil mu'minina yodhaq sesungguhnya nanti Allah akan menampakkan dirinya dalam kondisi di hadapan di hadapan orang-orang mukmin dalam kondisi tersenyum senang sekali mengumpulkan kaum mukmin di surga. Huwayd Haq dia tersenyum dengan sangat puas bahwa hamba-hambanya berhasil menjalani seluruh kehidupan dunia dan akhiratnya. Hamba-hambanya datang dari Allah, mereka berjalan menuju kepada Allah dengan kekuatan Allah dan mereka berhasil kembali tanpa ada kesulitan sedikit pun. Kemudian uh, hadis selanjutnya kunna 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam fa ilal ila al ini romantis habis. Dan ini benar-benar aku amalin ya. Dulu ini hadis riwayat Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah menjelaskan dahulu kami ketika bersama Rasul dia ingat masa-masa indah bersama Rasul. Jadi kalau lihat bulan dia ngerti, ah oh, dulu Rasul ngomong gini. Ya, jangan teman-teman misalnya ngelihat hujan ingat mantan. Aduh, dulu aku putus waktu musim hujan. Jangan. <laughs> Ingatlah ya ya kebersamaan dan keindahan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Kunna indan nabi Sallallahu alaihi wasallam Dulu kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fa nadhara ila Al-Qumari laylah Kemudian Rasul menatap Rembulan Rembulan waktu itu Ya'ni al-Badar Waktu Purnama Faqal In Nakum sataron Rabbukum kama taron haa Qamar. Rasulullah mengatakan nanti kalian akan menyaksikan wajah Rob kalian. Nanti kalian akan menyaksikan keindahan Rob kalian seperti sekarang kalian menyaksikan indahnya bulan purnama. Jadi ngelihat bulan ingat kebersamaan beliau dengan Rasulullah. Nanti ya Rabb, kami sudah menikmati indahnya bulan. Semoga di hari akhir kami di Yawmul Qiyamah nanti kami bisa menikmati apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, kalau lihat bulan ya berdoalah. Wajahmu ya Allah lebih indah dari bulan yang sedang aku saksikan. Keindahan ini ya Allah, terus berikan kepadaku sampai aku benar-benar bertemu dengan Sang Pencipta bulan. Jadi ngelihat bulan tuh romantis nanti rasanya. Kenapa? Karena yang diajarkan Rasul begitu, ngelihat bulan tuh rasanya harus begitu. Jangan pas ngelihat bulan ingatnya Roma Ira Eh, malam bulan pur itu pengalihan isu namanya. Benar-benar pengalihan isu yang diajarkan Rasul, kalau kamu ngelihat bulan, nanti kamu akan melihat Rabb kamu seperti itu. Indahnya dan jauh lebih indah. Jadi kalau lihat bulan, jangan ingat lagunya Roma-irama, tapi ingatlah hadis Jarir bin Abdullah. Ajarkan itu kepada saudara kita, teman kita. Itu tuh ada bulan gitu. Nanti insya Allah Allah berikan nikmat memandang Allah secara langsung. Kemudian Ingin seterona robakum ke mata ronahat al Sesungguhnya kalian akan menyaksikan rob kalian persis seperti sekarang kalian menyaksikan indahnya rembulan. Lah tu dah munafiru ya dan kalian gak akan merasa bosan atau silau, ya intinya kalau dah lihat sudah sudah maunya maunya tidak mau melepas nempel terus. Wa inis datu malla taulubu ala salat, al shamsi wa qabala urubihah fa faalu makanya. Nanti salah satu ciri orang profesional itu dia enggak suka gratisan. Kalau masih ada yang tipe-tipe suka gratis, dia enggak profesional banget. Oke? Okay? Jadi dia ngerti surga atau memandang wajah Allah itu enggak gratis. Jadi aku harus bayar pakai apa nih? Biar bisa ketemu sama Allah. Cara bayarnya yang salah satu yang diajarkan oleh Rasul dalam hadis ini. Maka jika kalian ya sanggup e, melaksanakan sholat sebelum Tulu Aisyams, sebelum terbit matahari. Sholat apa itu? Subuh, sebelum terbit matahari. Gimana teman-teman subuhnya? Dijaga insyaallah Allah. Ya? Ha, ah, insya Allah dijaga. Karena dalam hadis ini, barang siapa yang mampu menjaga sholat subuh? Ini ada dua waktu solat ya dan solat-solat yang lain terutama ya ini ini yang diajarkan di sini cuma ada dua. Kobla tulu aishamsi, wakobla guru biha. Solat subuh dan solat asar. Barang siapa yang mampu menjaga dua waktu solat ini sebelum subuh dan sebelum asar, insya Allah rejeki ketemu sama Allah ada di tangan kita. Undangan ketemu sama Allah ada di tangan kita. Jadi eh, masuk baik masuk surga maupun ketemu Allah itu enggak gratisan. Harus kita bayar, harus kita tebus dengan sesuatu. Oke. Okay. Jadi poin pertama, ihsan atau profesional tadi, antabudallah kaannaka tarah fa lam takun tarah kaannahu yarah. Hendaknya kalian beribadah seakan-akan Allah memandang kalian. Seakan-akan Allah memandang kita. Kalau nggak bisa seperti itu, maka, oh sorry, kebalik ya. Seakan-akan kita memandang Allah itu yang pertama. Yang kedua, seakan-akan kalau tidak bisa seperti itu, seakan-akan Allah yang memandang kita. Jadi gimana temen-nya sudah pernah merasakan saling memandang? Jangan ya dong contohnya ya yang di sini kan Tami kayaknya Temi kapok deh duduk kapok. di sini di ini terus ya sudah uh, jadi benar-benar kalau kita latihan menajamkan pandangan kita kepada Allah maka insya Allah di hari kiamat kita juga punya pandangan yang bagus melihat dan menyaksikan keindahan yang Allah miliki itu poin pertama poin yang kedua uh, ini amunisinya dibuka dulu ya. Intinya adalah <tuh> memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk makhluk. Itu profesional. Kamu dokter, manfaat kamu apa? Kamu jurnalis, manfaat kamu apa? Kamu apa lagi sih profesi? <tuh> kamu ibu rumah tangga juga tetap manfaat kamu gede. Kamu apa? Rata-rata di sini teman-teman masih pelajar ya? Masih apa teman-teman? Masih mahasiswa sih. Oh, muka masih mahasiswa. Muka-muka mudah muda -muda uh, banget. Muka-muka uh, muda banget berarti masih mahasiswa ya. Kamu masih mahasiswa, kamu bisa memberi manfaat. Saya ini masih mahasiswa, manfaat saya apa? Oke okay lah, kalau manfaat aku hari ini belum menyentuh masyarakat, nanti insya Allah dengan ilmu yang akan datang, aku akan menyentuh man, uh, masyarakat dengan berbagai manfaat. Sekarang cari ilmu juga ini kayak orang apa menabung ya kayak orang menabung nanti kalau sudah tabungannya sudah banyak nanti kita bisa berbagi. Jadi eh, sekarang aku sebutin karena kita sudah di poin kedua ya eh, memberi manfaat sebanyak mungkin untuk makhluk dan ciri-ciri profesional itu diantaranya yang pertama adalah dia mature apa mature? matang gak mentah jadi mak maksudnya matang itu dia ngerti kalau dia ke kanan nanti efeknya ini, kalau dia ke kiri nanti efeknya ini, kalau orang gak matang ya terserahlah nanti urusan belakangan yang penting hari ini aku puas, itu tipe-tipe orang yang belum matang orang yang belum matang dia gak profesional kenapa? dia dikendalikan oleh hawa nafsu, sedangkan uh, tipe profesional dia sangat matang, sehingga dalam hatinya itu selalu <tuk> <tuk> belum masuk, dimasukin lagi Faman ya'mal mitsqala dzarratin Yang berbuat kebaikan sekecil apapun ada efeknya. Dia ngerti? Nanti kalau aku begini efeknya begini. Waman ya'mal mitsqala dzarratin Keburukan sekecil apapun ada efeknya jadi dia benar-benar sudah mengerti apa yang harus dia kerjakan dan efeknya apa tapi kalau orang nggak profesional ya, yang penting happy yang penting seneng yang penting misalnya eh misalnya apa teh contohnya apa ya <guluh> yang kurang mateng <guluh> Ya misalnya kita ngerti misalnya kalau e, misalnya pacaran itu tindakan yang kurang matang. Kenapa enggak matang? Efeknya enggak bagus. Enggak ada namanya pacaran itu efeknya bagus enggak ada. Tapi kalau dia matang, kata orang sih pacaran nanti efeknya buruk. Jadi enggak lah <guruh> daripada kena efek buruknya. Tapi kalau orang enggak matang ya urusan urusan baik buruknya nanti lah belakang yang penting kita jalan dulu. <laughs> ini tiba-tiba orang yang tidak matang di dalam hatinya kurang tertanam. kalau orang sudah matang uh, dia sangat solid dan sangat taat. semoga kita semua dapat Dapat sifat pertama ini mature. Kenapa dia bisa mature? Bisa mateng ya? Karena dia membaca efek. Tidak melakukan segala sesuatu bukan karena bukan murni karena selera dia saja. Dia bisa membaca efek. Kalau ngomong sama Tehmia, ya misalnya harus hati-hati. Kenapa gitu? Salah dikit nanti dia nangis. Mewek misalnya. Ih Tehmia mas sensitif gitu. Aku mau ngomong apa dia nangis misalnya. Jangan begitu. Tetap. Kalau aku ngomong ini nanti Teh Miah mewek. Jadi jangan. Jadi ngelihat <laughs> efek. Uh -uh. Jadi jangan jangan hanya jangan hanya ya yang penting ya aku mau orangnya blak-blakan gitu. Jangan begitu. Ngomong juga harus kita lihat efeknya apa? Bikin Teh Miah ketawakah atau justru bikin Teh Miah mewek. Ini tipe-tipe uh, orang mateng. Apalagi misalnya Teh. <laughs> Oke. Okay eh uh, tipe kedua jadi yang pertama tadi ya kam, kamu bisa ngukur kamu sudah profesional apa belum ini tipenya yang pertama tadi yang kedua sekarang show passion passion jadi selalu menunjukkan rasa apa passion semangat senang happy terus kondisi dia senang dia tersenyum kondisi dia susah, senyumnya makin manis. Kok bisa orang susah bisa senyumnya makin manis ya? Karena senyum paling manis itu ketika ketika apa? Ketika mata itu harusnya menetes tapi ternyata enggak, ternyata yang ada justru Senyuman, makanya orang kalau ngelihat itu, aduh, manis banget senyumnya. Kenapa? Karena pas mau ketemu, kirain mau nangis gitu kan misalnya. Eh ternyata senyum, berarti itu manis banget. Jadi show passion, menunjukkan uh, bersenang hati meskipun kondisinya sulit. Ini gimana caranya? Dalam kondisi sulit tapi tetap bergembira, tetap happy, tetap... Uh, karena kata orang sih ini bukan hadis ya. Yang tidak bisa menumbangkanmu hari ini sesuatu maksudnya, sesuatu kalau sesuatu itu menghantam kamu dan enggak bisa bikin kamu tumbang, maka sesuatu itu bikin kamu kuat. Ya, kena angin, buu -bu -bu gitu kan. Ternyata eh masih berdiri gitu insyaallah ke depannya lagi kena angin serupa, Mas sudah sudah sudah lebih kuat. Oke, okay, Show pesen tunjukkan bahagiamu baik kepada Allah maupun kepada makhluk. Ya kalau nggak ada duit, please mukanya jangan kucil deh. <laughs> nggak ada duit, nah biarinlah ya biar Allah dan kita saja yang tahu. Uh -uh, tapi uh, senyum tetap kaya, uh, miskin duit tapi senyum tetap melimpah, nggak habis habis. Uh, jadi gimana nih caranya biar bisa so passion terus dan itu nggak uh, uh, dibuat-buat, maksudnya nggak dipaksa, harus dari inner, dari dari dalam gitu. Makanya Rasul itu biar bisa passion, Rasul juga performanya bagus banget di hadapan Allah. Ya kondisi terpuruk, kondisi buruk, tapi passion terus. Passion itu apa kata Sahabat? Aku selalu meli, aku nggak pernah ngel, ngelihat wajah Rasulullah dalam kondisi tidak senyum. Itu kesaksian para sahabat. Aku tidak pernah melihat wajah Rasul dalam kondisi tidak senyum. Jadi dia tersenyum terus. Passion, bahagia. Apa sih rahasia? Kok bisa Rasul passion terus ya? Mungkin diantaranya beliau senang sekali mengucapkan, Lekal hamdu hatta tarodah. Lekal hamdu ida radid, lekal hamdu ba'dar ridha, lekal, lekal hamdu hatta tarodha. Lisannya dan hatinya sekaligus selalu memuji. Kalau orang isi hatinya selalu muji, maka otomatis dia happy. Sama Allah dia muji, sama makhluk dia juga memuji. Makanya ya Rabbi ikhtar li, uh, uh, gimana sih istilahnya? Uh, Kharrili waktar li, waktar ni. Jadi ya Rabbi pilihkan untukku kehidupan itu dan aku akan jalani. Dengan senang hati dan kalau aku sudah menjalani dengan pilihanmu, minta doa kedua, ini lebih dahsyat lagi doanya, dan jadikan aku pilihan kamu. Amit-amit <laughs> deh doanya. Doanya, <laughs> doanya Itu tadi, pilihkanlah kehidupan untukku. Mangga, aku dibikin miskin, siap. Dibikin kaya, siap. Dibikin sendiri, jomblo, siap. Dibikin bareng-bareng, siap. Dibikin musim panas, siap. Dibikin musim dingin, siap. Ikhtarli, pilihkan semua kehidupan. Sajikan semua kehidupan yang ada di hadapanku. Oke, okay? aku akan jalani dengan senang hati. Tapi aku punya permintaan kedua. Kharrili. Atau ikhtarni ya. Kalau aku sudah jalani semua itu dengan senang hati. Jadikan aku pilihanmu. Maksudnya pilihan itu jadikan kesayangan. Kemarin sudah dibahas ya tentang kesayangan. Kalau kamu sudah jadi kesayangan Allah. Allah akan perlakukan kamu secara spesial, karena kamu sudah jadi kesayangannya. Karena kamu sudah spesial, maka Allah berikan yang spesial untuk kehidupan kamu. Spesial pasti, ya. Jadi hmm, tadi depannya gimana sih tadi nyampe ke situ, Tepia? Tapi mana Tepia? Tepiannya gagal fokus juga. Oke okay, oke. Okay. Uh, tadi kan bicara tentang ini ya. Uh, coba diingetin, Oh, arada, arada, show passion, Ya. Tunjukkan kamu, enggak ketawain. Tunjukkan kamu selalu bahagia baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk. Lagi kesel gitu ya sama ibu, apalagi keselnya sama ibu. Jangan tampakkan kekesalan. Jangan tampakkan kejengkelan. Ini ibu kalau datang pasti deh ada permintaannya. Aku disuruh ini, aku disuruh itu. Brrrr, padahal petugas sudah banyak. Misalnya, jangan tunjukkan. Meskipun kita sedang kesal, show passion. Tunjukkan, ibu butuh apa? Pengen apa? Aku bisa lakukan apa? Ya, nanti kalau aku bisa maka aku akan kerjakan. Uh -uh. Jadi harus tunjukkan passion. Rahasianya tadi ya. Kita balik lagi berarti. Laka alhamdu hatta terudah, segala puji bagimu sampai engkau riduh. Ini doa ini selalu diucapkan, oh tidak ada ini ya, tidak ada enggak tulis enggak enggak ya. ada beban tulis. Jadi mantranya boleh dicatat atau gimana? Ya sudah, memang dicatat. Laka alhamdu hatta terudah, segala puji bagimu sampai engkau ridho. Intinya aja ya, dimengerti, difahami. Aku akan selalu memuji sampai engkau ridho. Artinya sampai engkau ridho, sampai engkau senang melihat semua yang kukerjakan. Radit. Bagimu segala puji, Ketika engkau sudah ridho. Jadi ini tipe-tipe orang yang ngeyel kekeh. Aku akan memuji sampai engkau ridho. Sekarang engkau sudah ridho pun aku tetap memuji. Yang penting aku senang memuji. Makanya dia passion. Dia bahagia. Karena hidupnya hanya memuji. Yang terakhir. Ba'dar ridho. Yang terakhir. Lekal hamdu ba'dar rida Oke okay, saya ulang dari awal Lekal hamdu Hatta tarodah Itu yang pertama Yang kedua Lekal hamdu Ida radit Lekal hamdu ba'dar rida Beda. Ini ini fase ya Fase ketika Allah belum rida Aku akan memuji fase ketika Allah sudah ridho, aku tetap memuji fase ketika kita sudah dimasukkan ke surga juga, aku tetap memuji. Jadi ternyata amalan penduduk surga itu mereka senang memuji. Sekarang kita kita uh, kita ukur diri kita dalam kehidupan kita kita lebih banyak memuji. Atau lebih banyak jengkel. Lebih banyak mana? Nah itu yang harus di... Uh, uh. Oh ternyata aku masih banyak jengkel ya daripada memuji. Baik jengkel kepada Allah maupun jengkel kepada manusia. Ketemu ini jengkel, ketemu itu jengkel, jengkel, jengkel. Akhirnya dia kehilangan energi untuk memuji. Misalnya... Ada orang atau teman atau siapapun dia punya sepuluh keburukan, satu kebaikan. Dia sepuluh keburukan tuh dia nggak ngelihat. Kenapa? Energinya dia pakai untuk melihat yang satu kebaikan tadi. Akhirnya dia tetap memuji. Kalau itu gimana? Ah keren dia mah. Kalau itu gimana? Hmm apalagi. Hmm. Kalau itu gimana? Ah, dia selalu ngambil kebaikan dari setiap yang dia temui sedangkan tipe-tipe sebaliknya ya ada sepuluh kebaikan setitik saja keburukan hmm, lo gue n ya gampang sekali <laughs> pundung ini tipe-tipe orang yang belum punya energi untuk memuji karena memuji itu butuh energi kalau nggak punya energi itu lemah kita nggak bisa memuji latihannya pujilah Allah maka kamu juga akan mampu mendapatkan kebaikan dari makhluk, ya. Arido show passion, kamu akan passion terus. Kenapa? Karena kehidupan kamu isinya pujian kepada Allah maupun pujian untuk makhluk. Dan makhluk itu enggak perlu kita omongin kebaikannya. Intinya kita ngerti, oh kebaikan dia ini, kebaikan teman aku gini, ya. Misalnya ada yang curhat teh, dulu tuh aku sama dia temenan dekat banget. Kemudian ketika kehidupan berubah, sekarang aku jadi jadi pimpinan dia. Kemudian sekarang dia jadi bawahan aku, kok dia berubah ya sikapnya jadi gampang jengkel dan lain sebagainya. Ya itulah fase kehidupan ya. Dulu kebaikannya banyak, sekarang ya dulu kebaikannya kita lihat banyak, sekarang kok nggak ada kebaikannya gitu. Ya tetap kita harus punya energi untuk mencari kebaikannya agar eh, apa sih pertemanan yang dari dulu ada ya bisa berlanjut sampai sekarang meskipun statusnya sudah beda satu pimpinan satu bawahan. Oke, itu tipe kedua ya, show passion, art itu. Sekarang kita ke tipe profesional yang ketiga. Jadi, kalau teman-teman punya pegawai, kalau pegawainya digaji, ya, Uh, jadi pegawai itu macam-macam juga ya. Ada yang pegawai udah digaji tinggi masih manyun. Ini enggak profesional banget gitu. Dia enggak tunjukin passion dia. Ya, atau misalnya teman-teman lagi makan di warung. Kan? Bang, nasi goreng, Bang. <laughs> uh, jadi si Abang teh ditanya teh manyun-manyun gitu. Ih, ini orang enggak profesional banget sih. Kalau main-main nggak usah deh jualan nasi goreng gitu kan kayak nggak rela gitu melayanin melayanin <laughs> orang. Nah itu nggak nggak profesional sama seperti kita begitu. Kalau kita jengkel lagi jengkel sama orang dan menunjukkan kejengkelan kita, kita nggak profesional. Profesional itu ketika kamu tetap passion meskipun kondisi kamu sudah sedang tidak nyaman. <tuh> Jadi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan lingkungan kerja kita maupun dalam kehidupan berteman maupun dalam kehidupan apapun bisa ya show passion tadi uh, yang ketiga dia senang dengan tantangan dan fokus dia senang dengan tantangan iya orang profesional nggak mau dia di level itu itu aja keluar dari zona nyaman gitu ya oke okay. jadi Misalnya kita sudah aktif di lembaga dakwah ini nih gitu. Kok merasa kurang terus. Enggak cukup gitu. Jadi ini harus ditingkatkan atau misalnya kita lagi ngebangin dakwah di sini kok kok gini-gini aja ya. Ini harus bergerak, ini harus dibesarkan, ini harus Nah, ini tipe-tipe orang profesional. Jadi kalau dalam memproduksi produk dia itu selalu punya ibda ibda itu apa teh? Itu. Ibda itu inovasi. Nah, ini orang Imarot bukan? Kok tahu Ibda inovasi? <laughs> Dah curiga aku. <laughs> Jadi eh, profesional itu dia inovasi terus. Kok ini kondisi kehidupan aku kok nggak nggak berubah? Artinya nggak berubah kok nggak nggak semakin taat sama Allah? Kok rezeki juga makin seret gitu? Berarti ini kan harus harus apa? Harus ada tantangan baru supaya kita memperoleh tingkatan-tingkatan yang baru. Walādhi njaḥadu fīna, walādhi njaḥadu fīna lā nahiyyan nāhum sūbulanā, walādhi njaḥadu fīna lā nahiyyan Siapapun yang berusaha keras, berupaya keras menuju kepada kami. Kami ini Allah ya. Wal ladzina fina niscaya kami akan berikan jalan keluarnya. Jadi menuju ke Allah itu pakai tantangan baru biasanya. Saya enggak mau tantangan itu serem gitu. Saya enggak mau ngambil itu serem. Jangan. Profesional dia enggak uh, enggak bilang serem, enggak bilang entar capek, entar habis duit, entar ini, entar enggak. Yuk, ini aku nanti bersusah payah, berupaya keras nanti aku pasti dapat reward-nya pasti dapat heeh uh -uh, uh, dari Allah. Jadi dia enggak takut dengan sebuah tantangan. Bahkan dia justru kalau hidupnya kalau hidupnya flat, dia mencari yang enggak flat, artinya mencari supaya kehidupannya lebih uh, lebih ada jihad kan bahasanya tadi ya. Wal jahadu fina yang berusaha keras menuju kepada kami, misalnya di lingkungan dia itu, punten ya, pada gak pakai jilbab, terus dia punya azam, saya sudah diberikan Allah hidayah, dan saya gak mau ngelepas lagi, hidayah itu sudah ada di sini, aku gak mau ngelepas, meskipun lingkungan aku kurang bagus, itu namanya jihad, bersusah payah, wah aku nanti bakalan diledekin habis-habisan dibully, dibilang ih gitu, ada dan lain sebagainya ya, berbagai bully sudah dia siapkan hati, kenapa? waladhina jahadu fina orang yang berupaya keras taat kepada kami, menuju kepada kami, kami akan berikan jalan keluarnya, biasanya tantangannya atau tehmiah, oh, tehmiah lagi, coba di sini banyak orang aku tanya deh Uh, Biasanya tantangannya apa teh? Oh, banyak kalau Mia. Heeh, coba di antaranya. Eh, <laughs> uh, salah satunya sekarang tuh tantangan dalam keluarga sih. Oke. Okay datangan dewe segede gunung. Wah, wah, wah. Misalnya bagaimana kita uh, apa ya ngasih tahu saudara kita gitu. Heeh, benar-benar benar-benar benar, benar, benar, benar, benar. Uh, uh, Jadi kalau misalnya ternyata diri kita sudah rapi, maksudnya sudah rapi, sudah sudah berhijab, sudah nyaman, enak ternyata ada kesayangan kita, maksudnya saudara yang kita cintai, yang kita sayangi kok masih aduh. Aduh gitu. Nelihat itu aduh, please gitu. Tapi dikasih tahu eh santai dia mah orangnya kasih tahu lagi masih santai dikasih tahu lagi masih santai gitu. Itu gimana tuh? Ya itu tantangannya. Jadi insyaallah makanya semua hati itu ada dua tipe. Ada tipe lembut, ada tipe kaku keras. Kalau hati tipe lembut dikasih tahu dia gampang terima. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Siap mendengar. Tapi kalau tipe hati hati kaku kayak batu. Ya yang dibutuhkan hanya tetesan air saja. Jadi jangan disiram, pure gitu. Wah Kamu enggak, jangan. ngerti ya maksudnya. Uh, kamu teh batu gitu, kok grojok pakai air yang pure gitu, jangan. Ditetesin aja, tes. Dan tetesannya dengan irama yang bagus. Tes, tes, tes. Maksudnya ngasih taunya dengan akhlak mulia. Jangan kesel, udah ngasih tahu tapi enggak didengerin. Uh, tes, tes. Jadi status kita jadi air. Yang insyaallah air itu pasti bisa melembutkan e, hati meskipun dia se, e, sekeras batu. Jadi misalnya e, Punten banyak banget curhatan-curhatan ini suami aku belum seirama gitu. Aku teh kekana dia aku kemana dia kemana gitu ya ker ker ker. Ya jadi yang dia butuhkan hanya tetesan saja. Uh, sedangkan hasilnya itu nanti Allah yang akan berikan, kita hanya berusaha dan Allah, jadi yang namanya ikhtiar itu ibadah, sedangkan hasil itu urusan Allah, jadi gitu tehminya ya, banyak banget ya orang-orang yang kita cintai, orang-orang kita sayangi uh, pengen banget gitu, kita seirama senada se <guluh> sehati, tapi masih belum gitu semoga uh, ini hanya fase fasonya saja semoga nanti akan ada fase ketika orang yang kita cintai bisa bersama-sama dengan kita gitu. Oke. Okay. Jadi uh, tipe profesional yang ketiga ya, mereka jihad berjihad, senang bersusah payah. Ya ngapain sih gitu hari Sabtu. Uh, dari Senin sampai Jumat sekolah, eh sekolah. Kuliah, Kuliah bekerja hari Sabtu harus ke masjid ngaji itu kan ini ya e, merepotkan nyusahin makanya mana cucian numpuk wadah yang terikain gitu untuk datang ke sini itu sudah <tuh, sudah menghabiskan waktu sudah menghabiskan energi tapi tetap datang kenapa walladzina jahadu fina lanadi annahum subulana setiap yang bersusah payah kepada kami maka kami pasti akan berikan jalannya susah payah apapun nanti Allah berikan kebaikannya Allah berikan uh, imbalannya seperti tadi ya lil <tuh> ahsanul husna wa ziyadah oke okay dan e, biasanya orang-orang yang bersusah payah ini e, rahasianya karena mereka fokus. Kenapa ma? kenapa sih mau bersusah payah datang ke e, datang ke masjid padahal mak, seabrek cucian, seabrek apa gitu belum dikerjain. Karena mereka fokus ada yang manfaatnya lebih besar yang aku kejar. Nanti kalau aku sudah dapatkan itu, maka semua urusan yang lain lebih ringan aku kerjakan. Sek, sekarang kita ke tipe, oh ya ini ada satu hadis ya tentang orang yang Orang yang bersusah payah, itu mereka mampu bersusah payah karena dia fokus Ciri orang fokus itu gimana? Kaifah asbahta? Rasulullah bersabda atau bertanya kepada seorang sahabat Apa kabar hari ini? Rasul bertanya hari ini gimana, pagi ini gimana kabar kamu, gitu, maka sahabat tersebut menjawab asbahtu alal iman pagi ini saya menjalani dengan iman kata Rasul oh ye, yeah. gitu, maksudnya apa benar, iman itu kan barang gaib, gak bisa uh, Rasul gak tahu, ini kamu ucapan kamu benar atau cuman cuman lebay mbak mm -mm. Kata sahabat tadi apa? Asbah tu alal iman Pagi ini, aku menjalaninya dengan penuh keimanan Rasul kepo banget Kenapa? Karena iman kan barang gaib Tidak bisa membuktikan dia benar apa salah Rasul kepo, akhirnya Rasul tanya Buktinya apa kalau kamu menjalani pagi dengan iman. Buktinya ya Rasulullah. Pagi ini, ketika aku menghirup udaranya, aku seperti mencium aroma wangi surga. Hah, Rasul digituin aja, ah, benar. Sodaktah. Berarti ucapan kamu benar. Orang yang fokus tuh begitu. Dia belum di surga, tapi indera dia itu sudah kesana. Yang dilihat di, e, mata dia, telinga dia, hidung dia, ya masih di, masih di bumi, tapi yang dilihat sudah surga. Jadi dia tadi bilang setiap aku menghirup e, aroma pagi, aku seperti mencium aroma wangi surga. Hmm, belum masuk surga sudah masuk surga duluan itu. Itu dia namanya nyuri star. Boleh nggak nyuri star? Boleh banget, harus. Harus diceraskannya kalau enggak kita enggak enggak bisa star-star. Oke. Okay? Hmm, terus apalagi buktinya? Sungguh ya Rasulullah, aku melihat pemandangan yang sangat indah di surga. Mereka di sana uh, saling bercanda. Saling bercanda, bersenang-senang. Dan aku juga melihat penduduk neraka, mereka di sana sengsara sodakta kata Rasul, kamu benar berarti apa yang kamu ucapkan jujur jadi folk, eh, jadi orang profesional itu dia ngerti rewardnya apa yang akan dia dapatkan apa makanya dia mampu bersusah payah waladina jahadu fina lanah diannahum subulana sekarang kita ke tipe keempat ya teh oke okay, keempat Profesional itu dia rendah hati dan mau belajar, rendah hati dan mau belajar. Jadi posisi kamu dimanapun kalau kamu tetap rendah hati dan mau belajar, maka kamu akan bisa meningkatkan derajat kamu. Profesional kan gitu, dia mau naik terus, makanya e, modal dia untuk bisa naik derajat adalah dia selalu merasa rendah hati. Uh, ketika dia sudah sholat, selesai sholat, apa yang dia ucapkan? Astagfirullahaladzim sudah sholat, masih istighfar, kenapa? Masih berharap, ya Allah, semoga sholatku diterima. Sudah puasa Ramadan sepanjang 30 hari, masih juga Astagfirullahaladzim ini tipe orang yang sangat rendah hati. Jadi bukan ah, saya mau sudah itikaf, saya mau sudah puasa, saya mau sudah ah, itu tipe-tipe orang yang nggak profesional ya dia, dia merasa bahwa uh, status dia sudah bagus. Ini yang akan mengurangi profesionalitas. Uh, makanya Rasulullah ya, saw. Di semua ibadah-ibadah besar yang beliau kerjakan, endingnya, ujungnya selalu Astagfirullahalazim. Selesai salat beliau selalu bersi'ar. Astagfirullahalazim. Selesai bahkan selesai Futuhat, Fathu mekah. Itu kan kemenangan, keagungan, ke, ke glory apalagi victoria. Dan lain sebagainya. Orang kalau orang biasa mah sudah hmm, sudah ngerasa keren ya. Tapi tapi Rasul apa? Fadhbihi bihamdi rabbika wastagfir selalu rendah diri, sudah jadi bos segede apapun, jadilah rendah diri, sudah jadi pimpinan setinggi apapun, jadilah rendah diri, sudah jadi orang sekeren apapun, punya apapun dan lain sebagainya, yang nanti ujungnya bangga, jangan ya, selalu maka ke kebanggaan itu, e, dan kesombongan itu, bagian dari ketidakprofesionalitas kita, sebagai hamba Allah, tak profesional. Kenapa enggak profesional? Orang sombong. Sombong kan hak orang yang punya kelebihan, gitu kan? Sampai gini-gini. Sombong itu hak orang yang punya kelebihan. Aku kelebihannya banyak, berhak dong aku sombong gitu. Kamu boleh sombong. Boleh banget, asal tidak ada yang menandingi. Biasanya sombong apa nih? "Kamu cantik" gitu. Ada enggak yang lebih cantik? Eh, uh, banyak. Kamu pintar, pintar banget gitu. Ada enggak yang lebih pintar? Eh, uh, banyak. Ya. Apalagi kamu rajin ibadah gitu. Ada enggak yang lebih rajin? Hmm, apalagi, lebih banyak lagi. Jadi apa yang mau disombongin? Uh, uh, jadi intinya orang sombong itu bukan sedang sombong sih kalau menurut aku. Lagi norak aja. Iya, norak banget gitu. Yang lebih dari dia banyak, ngapain dia sombong? Uh, uh, jadi norak abis itu mah. Uh, Oke, okay. jadi Rasulullah SAW jauh sekali dari sifat sombong. Dia selalu rendah hati dan tipe-tipe rendah hati ini dia selalu mau mendengar nasihat, ya, dan selalu mau belajar. Misalnya sudah jadi juara di tingkat nasional, nanti dia akan uh, apa? <tuh> Di tingkat berikutnya dia ngerti bahwa selalu ada yang lebih tinggi lagi dan dia terus-harus belajar. Bahkan misalnya kalau di dalam urusan rumah tangga ya punten, Rasul itu tipe-tipe orang yang sangat rendah diri dan mau belajar. Sendalnya lagi copot, sendal Rasulullah SAW. Ini kalau laki-laki biasa sendal copot, kalau tidak bisa beli suruh istri yang ngejahitin, kalau Rasul tidak, dijahit sendiri padahal beliau waktu itu sudah memimpin umat sudah urusannya banyak sudah macam-macam tapi urusan sendal masih dipegang sendiri dan enggak bisa ini dan enggak bisa enggak bisa menjahit tanya gimana cara jahit ya simpel kan bertanya orang yang rendah diri dia enggak enggak malu bertanya enggak malu memperoleh masukan maaf tipe-tipe orang yang enggak profesional dikasih nasihat panas telinganya tersinggung. Emang kamu siapa ngasih tahu aku gitu. Ah, kamu mah. Nah, ini tipe-tipe orang sombong, mudah sekali tersinggung. Enggak bisa diberikan masukan. Ini menghilangkan profesionalitas kita. Orang profesional eh, misalnya Tehanin sebaiknya gini, oh gitu ya, siap. Tehanin ini gini gini gini. Oh ya, oh gitu ya, siap. Jadi kita enggak Ih, siapa sih kamu? Kamu tuh enggak ngerti gitu. Eh, tidak seperti itu, ya makanya dengan dengan saling mengasah maka kita akan semakin menjadi profesional jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya sifat rendah diri sangat profesional pas bukan rendah diri ya rendah hati jadi beliau nggak tersinggung ketika beliau berdakwah kemudian dakwahnya ditolak beliau nggak tersinggung santai kalau berarti tipe yang keempat ini adalah low profile ya. Low profile. Meskipun beliau sudah menjadi rasul, pimpinan umat, pimpinan pimpinan penduduk Madinah dan seluruh umat Islam, beliau tetap sangat rendah hati. Oke, sekarang yang tipe kelima yang terakhir tadi kan lo profil ya, Sekar yang sekarang dia punya harga diri yang tinggi, itu gimana tuh? Yang tadi harus rendah hati tapi punya harga diri, bisa kan menyatu antara rendah hati dan harga diri. Maksudnya gimana? Kita hanya berharga jika punya akhlak yang mulia, itu harga diri kita. Tapi kalau akhlak kita berantakan, akhlak kita buruk, kita mudah sekali mengucapkan hal-hal buruk, kita mudah sekali berperilaku buruk, berarti kita merendahkan harga diri kita sendiri. Itu profesional tuh begitu. Jadi, e, attitude-nya bagus, sehingga dia ketemu dengan siapapun, orang merasa puas. Ya. Kita sebagai anak ketemu ke orang tua, Orang tua kita puas. Akhlaknya bagus. Kita sebagai ibu ketemu anak, anak juga puas. Kenapa? Akhlaknya bagus. Kita ketemu teman, ya, apalagi yang namanya kerja bareng itu pasti sodok-sodokan. <giranya> kerja bareng itu biasa begitu. Yang, yang satu minta A, yang satu minta B, dan lain sebagainya. Tapi tetap harga, nilai diri kita akan bagus kalau kita mempertahankan akhlak. Uh, jadi hatinya rendah, low profile namun dia punya harga diri lewat akhlaknya bukan hanya lewat akhlaknya lewat selera tinggi dia dia punya selera tinggi, gak mau sembarangan dia, misalnya seleranya apa, saya gak makan kalau gak yang halal, ini selera Ya, saya saya gak apa lagi biasanya, punya selera tinggi <sukur> uh -uh. saya gak makan kecuali yang halal. Saya tidak melangkahkan kaki kecuali untuk yang manfaat. Ini selera. Saya tidak memandang, mendengar, berbicara kecuali yang manfaat. Kalau enggak ada manfaat, itu bukan selera aku banget. Nah, ini dia menghargai diri dia. Ini profesional banget di hadapan Allah. Bukan hanya itu, dia punya selera lebih tinggi lagi. Halo doa, aduh levelnya tinggi banget. Allahumma inna nas'alukal firdaus sallala'ala. Allahumma inna nas'alukal firdaus sallala'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku hanya meminta surga firdausmu. Jadi aku, aku jangan ditaruh di emper deh Allah, aku maunya yang Fear daus, paradise, tingkat tertinggi dan dia bisa menghargainya, ya dia permintaannya tinggi, seleranya tinggi dan dia bisa positioning, nanti positioningnya di level, uh, di poin ke enam ya, nanti dia bisa bisa positioning. Oke jadi intinya uh, profesional itu dia sangat menghargai dirinya dengan akhlak, dengan attitude dengan selera-selera yang bagus, dengan tujuan-tujuan yang hanya tinggi saja. Kalau tujuannya masih jangka-jangka pendek begitu, ah itu bukan selera aku. Selera aku tujuan jangka panjang. Jadi tujuannya bukan hanya dunia saja, tapi dia memiliki tujuan akhirat. Itu levelnya level uh, orang yang bisa menghargai dirinya dan kehidupannya. Oke. Makanya gimana tadi doanya? Allahumma Inna Nassalukal Firdaus Allahu Ya Allah Sesungguhnya kami meminta Surgamu yang paling tinggi, minta yang paling tinggi. Nanti kalau kita maunya gede, maunya tinggi, berarti effortnya, jihadnya harus gede. Mm, nanti Allah yang akan bantu, tapi harus punya keinginan dulu. Kalau nggak punya keinginan, nggak ya, apa-apa Allah. Aku mau diempir emper aja juga nggak masalah. Yang penting masuk surga. Oh, jangan mintalah, sekali minta mas kalian, jangan yang tanggung. Dan e, kalau aku sendiri sih pribadi, misalnya punya rumah gitu kan, itu sebuah anugerah. Orang yang fokus ya dia akan berdoa. Ya Allah. Engkau sudah beri aku rumah dunia Maka berikanlah juga aku rumah surga Di dunia aku tidak jadi gelandangan Jangan sampai di akhirat aku jadi gelandangan tanpa rumah homeless Oh sedih banget itu di dunia homeless aja Bencana ya apalagi nanti di akhirat Ya, jadi Allahumma inna nesalukah alfiruqalala mintalah surga yang paling tinggi. Itu permintaan para profesional. Uh, Poin selanjutnya yang kelima, terkenam. Oh, Oke, okay. tadi yang terakhir tadi ya dia nggak suka gratis, pengen paradise, pengen yang paling tinggi tapi enggak ada upaya itu enggak profesional banget kamu pengen enggak masuk surga, mau gitu usaha kamu apa, apa ya tau dulu deh, ternyata belum gitu dia belum punya list, jadi namanya surga itu harus dibayar enggak mungkin surga itu gratisan enggak ada di dunia saja ya, semuanya pakai bayar nanti di akhirat kita menginginkan apa maka bayarlah dalam sebuah ayat disebutkan, udahku luljana tapi mal sabar tum, udahku luljana tapi Silahkan masuk surga dengan bayaran kesabaran yang kalian miliki. Ya, silahkan masuk surga. Udahku luljana, masuklah, masuk, masuk. Urahlul jannata bima shabartum masuklah ke surga dengan bayaran surga eh dengan bayaran kesabaran yang ada di sini. Bayarannya itu bisa di sini, bisa di sini. Banyak bayarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Uf syus salam. Uf syus salam. Tebarkanlah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ibadah simpel tapi pahalanya gede. Uf, shollam, tebarkanlah salam baik kepada yang kamu kenal maupun tidak kenal. Yang kelihatannya dia muslim ya, ada kan ciri-ciri -cir orang muslim minimal dia uh, minimal dia ya adalah berkerudung dan lain sebagainya ya. Te -te tebarkanlah salam. Kemudian <tuh> Allahumma tabrillah makan. Jadi acara makan makan itu uh, pahalanya gede. Eh teman teman makan makan bareng yuk gitu. Jadi ngasih makan baik ke orang miskin maupun yang tidak miskin dua duanya ibadah yang uh, pahalanya besar. Subhanallah. Allahumma saluun suniyyam. Tegakkanlah solat sedangkan manusia itu sedang tidur. Udoohululajana tabissalam kalian sudah membayar tiket surga dengan tiga hal ini. Udoohululajana tabissalam masuklah kalian ke dalam surga dengan damai. Apalagi apa aja tadi? Uff shusalam tebarkan salam. Altaimutam, Altaimutam berilah Makan, ya ngasih makan sebungkus. Semoga ini bayaran untuk surga aku. Murah nggak? Murah banget. Soluana Sunia, kerjakanlah sholat dan orang-orang sedang tidur. Berarti sholat malam ya itu. Tadulul janatamisalam niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat bayar, enggak ada yang gratis ya. Jadi, teman-teman, yang saya gratisan itu enggak profesional banget. Oke. Okay. Uh, kayaknya dibuka ini ya, dibuka sesi uh, sharing session boleh. Uh, bertanya boleh ah, enggak silakan. Iya, uh, ya bagi ladies-ladies uh, sekalian yang uh, jika ada pertanyaan boleh Uh, mengacungkan tangannya, ada pertanyaan? Belum ya? Ada pertanyaan? Ya, kalau belum saya yang bertanya Umi. Oke, okay, siap. Nah, uh, Jadi kan uh, tadi Umi bilang ya bahwa uh, kita untuk menggapai menjadi seorang ihsan gitu, seorang profesional itu harus uh, apa ya, bersusah payah dengan tantangan gitu kan ya. Apakah itu sama gitu ketika dan itu e, ketika kita bersusah payah dengan tantangan maka kita akan menjadi kesayangan kesayangan Allah gitu kan ya. Dan e, ketika kita sudah menjadi kesayangannya Allah gitu maka Allah akan memberikan hal-hal yang spesial bagi kita. Nah, apakah e, kategori spesial bagi Allah itu juga termasuk cobaan gitu? Karena kan saya juga pernah mendengar hadis ya Umi ya bahwa ketika seseorang itu terus-menerus diuji gitu di dunia gitu dengan e, ujian yang beraneka ragam gitu bahwa dia juga tandanya disayang Allah gitu. apakah hmm. itu termasuk momen spesialnya kita gitu udah jadi kesayangannya Allah itu hmm. untuk menjadi profesional itu okay. <laughs> hmm, ujian apakah itu bagian dari kado spesial dari Allah untuk kita jadi kalau dalam bahasa Arab ada minhah ada mihnah kalau minhah itu karunia kalau mehnah itu ujian. Tipis enggak bahasanya? Tipis banget. Dan faktanya juga setipis itu. Gimana enggak tipis? Karunia hari ini yang Allah berikan, nanti setahun, dua tahun, sepuluh tahun ke depan, bisa jadi akan jadi sumber bencana kita. Bisa. Jadi karunia yang hari ini Allah berikan, nanti di beberapa tahun ke depan bisa jadi bencana. Begitu juga bencana hari ini ya yang menimpa kita, itu pasti kalau di tangan orang-orang profesional, bencana itu akan berubah jadi karunia. Gimana itu sistemnya? Jadi kalau orang sudah kena bencana, maaf biasanya dia merangkak. Merangkak kemana? Ke Allah. Akhirnya dia harus belajar sabar. Kenal, oh ternyata sabar itu gunanya untuk ini. Akhirnya dia belajar yakin, belajar tawakal, belajar kokoh. Dan yang aku sebutin itu itu karunia, yang nggak bakal diberikan kepada hamba-hamba yang lain kalau dia tidak sedang diuji. Gituloh, dia nggak mungkin dong orang lagi santai terus tiba-tiba belajar sabar. Orang dia lagi happy-hapinya kemudian ada pembahasan tentang sabar kan? Apaan sih ngomong sabar? Ih gak nyambung banget gitu. Gue kan lagi happy. Uh -uh. Jadi sabar itu juga karunia. Jadi untuk uh, orang profesional ya, dia bisa merubah ujian bencana itu menjadi karunia. Di antaranya dengan tadi. Bisa di ini? Uh -huh. Jadi tekan tadi, apa itu bagian dari kado spesial dari Allah? Iya, jelas kado spesial karena ujian yang dia yang Allah timpakan itu akan berimbas dia lebih dekat ke Allah, lebih yakin, lebih bergantung, lebih, pokoknya banyak kelebihan ke Allah, kalau enggak gitu mah, punten ya teman-teman, yang bedanya manusia dengan hewan, kalau hewan punya otak kanan, otak kiri, otak belakang, kalau manusia ada tambahan otak, depan otak tengah itu penyambung ya sini nih ya pegang semua pegang ini yang membedakan lah pegang ini yang membedakan kita dengan hewan bedanya seperti apa e, ternyata fungsi otak depan ini dia bisa menimbang akhirnya kalau pas lagi nimbang-nimbang sakit kepala aduh pusing akhirnya pegang begini kan pernah lihat nggak hewan pegang sininya Ya gak ada, karena dia gak punya Cuman manusia yang punya ini dan itu lagi dipakai Makanya panas gitu Fungsinya dia untuk Nimbang dan untuk memutuskan Oke okay. Dan ternyata si otak depan ini Cuman bisa fokus Kalau dia lagi ada himpitan Lagi ada kesulitan Kalau lagi lagi dia santai Lagi ada kesenangan dia gak bisa fokus Gagal fokus Itu sudah sudah jadi fitrahnya Makanya kemarin ya ada sebuah kajian yang mengatakan, jika kamu e, terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak, maka itu mengeraskan hati, itu sabda Rasulullah ya. Waktu itu aku mikir, apa hubungannya ketawa dengan keras hati gitu kan. Ya karena faktanya, kalau kita terlalu banyak ketawa, terlalu banyak senang, jadi otak depan kita ini dipenuhi endorfin, eh, jadi enzim bahagia, akhirnya dia tidak bisa fokus. Dia ya, maunya kemarin teman-teman pas liburan gimana apa yang terjadi apa yang terjadi e, ibadahnya gimana masih bagus masih stabil pas liburan maaf ada yang curhat aduh liburan berantakan tilawahnya hilang sholat pun ingat ini mau abis ini mau kesini dan lain sebagainya ya karena dia kondisi happy akhirnya dia sulit fokus kepada Allah makanya sama Allah dihantam. Tuh rasain, bisa fokus enggak? Bisa, <laughs> Alhamdulillah Ya terima kasih ya Allah Engkau menghantam aku Dengan sebuah hantaman yang membuat aku Fokus kembali Mungkin gitu kali ya uh, uh, Sistemnya, Allah A'lam Ya ada yang mau bertanya, ya silahkan teh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tehanin, sebetulnya saya nggak ada pertanyaan, cuman nyambung barusan kan kata Ted, kata uh, ya tadi kata kata Umi ya, kata Umi itu kan uh, kalau misalnya kita terlalu banyak happy, terlalu banyak fokus, eh terlalu banyak happy, terlalu banyak bahagia, itu biasanya kita nggak fokus. Nah, sedangkan uh, kita itu kan harus selalu tersenyum, tadi seperti disebutkan dari materi yang tadi, harus selalu tersenyum, harus selalu bahagia, otomatis kan kita menjaga, uh, menstabilkan diri kita untuk selalu bahagia, nah itu uh, apakah akan mengurangi fokus kita juga gitu, sedangkan uh, tujuan kita itu, uh, me apa namanya, teh? Uh, ujian itu dibikin happy gitu, okay, Omi, okay. ya terima kasih. Uh. Teh siapa? Namanya Teh? Teh Zen? Mahir Zen? <laughs> teh Zen, oke. Okay. Jadi Teh Zen bingung, gimana sih tadi katanya suruh happy. geliran happy katanya gak bisa fokus, harus dihantam gitu kan. Aduh, gimana sih? Ha -ha. Jadi uh, happy itu bagus kalau muncul dari rasa syukur. Itu bagus, kenapa? Biasanya orang bersyukur, bersyukur ada plusnya, dia bersyukur plus ada khawatir, ada was-was. Ya Allah, jangan sampai karunia hari ini yang engkau berikan nanti berubah jadi bencana. Jadi dia meskipun bersyukur, dia tetap waspada. Ya Allah, kesenangan hari ini jangan sampai membuat aku jauh darimu. Jadi sebenarnya ya, azab, azab itu siksaan siksaan paling berat itu ketika kamu dipenuhi nikmat full di depan mata kamu, tapi Allahnya tidak kelihatan, maksudnya lupa karena sudah ngerti ya situasi seperti itu ada pemberi dan ada pemberian karena kamu dikasih banyak sampai nutup ya sehingga kamu hanya melihat pemberian saja dan melupakan yang memberi, tapi kalau kita model syukurnya plus was-was, ya Robby aku dikasih blek begini, aku tetap was-was. Jangan sampai pemberianmu ini berubah jadi bencana. Karena memang fakta, banyak sekali pemberian yang itu berubah jadi bencana. Dan itu populer dengan sebutan istideroj. ya Nikmat yang berubah jadi bencana, itu namanya istidraj, kasih lagi sama Allah, kasih lagi, makin membuat dia jauh, makin membuat dia lupa Allah, ya sudahlah kata Allah. <tuh> jadi, ah ngerti ya maksudnya, ya itu tadi balik lagi kayak kemarin, e, kita hanya bisa ketemu sama Allah dengan dua sayap, sayap khawuf waraja sayap takut kepada Allah, begitu juga sayap berharap, kalau kita kebanyakan takut sama Allah, sayap kita patah patah satu, tinggal satu, bisa enggak? enggak bisa, kebanyakan kepedean disayang Allah, dicinta Allah, akhirnya dia enggak ada rasa takutnya, akhirnya santai banget dan lain sebagainya sayap dia juga patah itu, enggak bisa dia, kita hanya bisa mengepakkan sayap kalau kumplit, kumplit ada khawuf dan roja jadi tetap waspada, enggak lalai, oke okay. Ya uh, uh, kita tutup ya pertanyaannya cuma satu aja sekarang uh, kita doa ya om um, ya. Oh gitu. Atau om um, itu sebentar ya ini ada yang perlu disampaikannya. Oke ini uh, sedikit ya. <coughs> Jadi kita sholat tujuannya apa? Ketemu sama Allah maka Sholatlah dengan cara orang-orang profesional. Mereka ketemu sama Allah. Kalau kita sholat dan tidak ketemu sama Allah, kita belum profesional. Oke? Okay. Kita puasa, tujuannya apa? Ketemu sama Allah. Tapi ternyata kita puasa makan, tapi lisan tidak bisa puasa. Itu kamu terhijab. Masih ada tutup antara kamu dengan Allah. Tujuan puasa belum E, belum bisa kita realisasikan atau puasa kita bukan puasa orang-orang profesional. Kalau dia profesional, saya profesional banget nih misalnya. Kenapa? Saya puasa makan plus saya puasa menjaga lisan, itu profesional banget. Uh -uh. Atau misalnya seorang ibu ya, so ibu yang profesional dia fokusnya gimana membawa anak kepada Allah atau seorang anak fokusnya apa untuk orang tua bagaimana cara aku memuliakan orang tua atau seorang istri bagaimana cara aku seprofesional mungkin uh, taat kepada suami dan lain sebagainya segala jenis profesion profesi kita ya bisa kita kerjakan dengan sempurna uh, di sini ada sebuah uh, <kuh> doa ya di sini katakan Allahumma j'alna nakhsha. Ini bagian dari ketika Allah melihat kita. Allahumma j'alna nakhsha. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang takut dipandang Allah, tentu tingkah laku kita diteliti. Gaya bicara kita, segala jenis kehidupan kita diteliti. Maka berikan rejeki rasa takut di hati. Allahu majalla ja syakka anna narak wa asyidna bilukiyak. Berikan kebahagiaan pertemuan, ketemu sama Allah itu bikin bahagia. Wala tushkinah bilbuat jangan sengsarakan kami dengan berjau jauh dariMu makanya kenapa ada bete ada kesel ada jengkel itu tanda kamu lagi jauh dari Allah jadi rasa-rasa yang enggak jelas itu berarti sudah uh, mind talk jadi pikiran kita sudah bicara ini sudah kita sudah jauh dari Allah makanya kembalilah kepada Allah agar hati kumu hati kamu tenang kembali ala bidhikrillahi tatmainul kulub ala bidhikrillahi tatmainul kulub bukankah ketika disebut nama Allah hati menjadi tenang Wa lana pilihkan untukku kehidupan, terserah Mau dibikin merah, mau dibikin kuning, mau dibikin ijo Mau dibikin mancung, mau dibikin pesek Mau dibikin bulat, mau dibikin tinggi, mau dibikin pendek Pilihkan, bebas ya Allah Kalau engkau sudah pilihkan untukku wakhtarna. Jadikan aku pilihan kamu. Aduh, jadikan aku pilihan kamu. Ini bisa jadi status. <gifat> status di uh, bukan di HP kita ya. Di hati kita. Status jadikan aku pilihan kamu. Uh, dilanjutkan, "Hatta la nadlubu ta'jil ma akhart." Kalau sudah aku serahin seperti itu, efeknya aku enggak akan meminta sesuatu Uh, gimana ya? Lainan tuh Aku nggak akan buru-buru terhadap sesuatu yang masih kau pending. <laughs> Jodoh nih masih di pending sama Allah. Aku nggak bakal buru-buru Allah. Aku mah santai. Kan kau yang pilihin. Santai bro. Jadi jadi harus sesantai mungkin. Kenapa? Allah gitu loh yang pilihin ya. Ya Robi jangan jadikan hatiku terburu-buru terhadap sesuatu yang engkau sedang pending kalau Allah pending berarti nanti ada yang paling baik Hai Walau takhi Roma ya dan aku tidak meminta engkau mengakhirkan sesuatu yang sudah engkau putuskan maksudnya jangan matikan dulu Allah aku belum siap Ya sudah kalau sudah waktunya mati siap jadi pilihkan aku segala kehidupan baik yang cepat baik-baik yang apa ya istilahnya jadi seringnya yang kita tidak sabar menunggu itu memang sebaiknya kita tunggu dan yang kita ketakutan menghadapinya saat ini ya e, kok sudah datang sih saat seperti ini padahal aku belum siap, ya sudah itulah yang terbaik, itulah pilihan Allah, kalau kita sudah siap menjalani menjalani yang Allah pilihkan maka kita akan jadi pilihannya Kemudian aku juga mencatat doa. nih. <tuh> Allahumma rizukna ladzatan nadhar. Allahumma rizukna ladzatan nadhar. Ya Allah berikan kami rejeki nikmat memandang. Ila wajikal karim. Memandang wajahmu yang sangat pemurah. Ru'yat wajah Allahi bukratan wa asiyyaa. Memandangmu di siang dan malamku. Wastakakol buka ilah dihin nikmah. Benar-benar kita latih. Ini semua nikmat ya. Memandang Allah itu nikmat dan nikmat itu hanya akan kita rasakan dengan latihan. Oke, kita masuk langsung ke ini doa ya. Sudah nggak udahnya, waktunya udah tertanggap. Ya? Sekarang sebentar ya berapa sih? Oke, oke, siap. Jadi udah dibet ya. Uh, uh, uh. Ini doa jodoh udah dibagi. Udah. Udah. Bagus sekali. Ini yang lebih Oke, okay, teman-teman udah udah dapat ini ya, doa. <laughs> doa apa itu? Uh, doa mengundang jodoh ya. Mm -mm. Undangan untuk jodoh di hatiku. <tuh> Jadi uh, makanya untuk jodoh ya kalau memang Allah masih pending santai aja itu lagi disiapin yang terbaik. Jadi itu monolog cinta itu di, di, dinikmatin jangan aku mah umi aku mau udah doa ini umi teteh aku mau udah doa ini berkali-kali tapi jodoh nggak datang-datang santai saja itu kan nikmati aja kamu ngobrol sama Allah. Jadi intinya kalau jodoh-jodoh itu bonus. Ya, Datang jodoh itu bonus Sedangkan uh, monolog cinta ke Allah itu bukan bonus Itu sesuatu yang lebih spesial Daripada uh, jodoh hanya salah satu dari bonus yang Allah berikan Oke, okay. <tuh> Kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوه إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوه إليه اللهم إنا ندعوك دعاء من أتى لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا وعن وطنه نائيا ولصلاته مؤديا فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعتق رقابنا من النار اللهم اللهم نحن قد امسينا واقفين ببابك وفي بيت من بيوتك وفي ليله من افضل <تصفيق> فاستجب لنا ونسالك فاعتنا ونستغفرك فوف يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا أطانا فشكرتنا ووصيناك فامهلتنا wa ar-rajana ilayka allahumma faqbal tawbatana wamhu hawwatana wa afir ya dhal jalaali wal ya rabb allah sesungguhnya kami datang kepadamu ya allah mengharapkan rahmatmu mengharapkan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ketika kami bersyukur, ketika kami taat, Engkau sangat menghargai ketaatan kami. Ketika kami bermaksiat, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ketika kami ingin mencarimu, Engkau bisa langsung kami temukan. Ya Allah, terimalah taubat kami, bersihkan dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. إلهنا علمك فينا سابك وقضاءك بنا محيط وأمر علينا وأمرك علينا نافذ أتعناك بإذنك والمنتلك وعصيناك بعلمك wala hujjat lak allahumma fa birahmatika thabata khaufuka fi qulubina hatta la nakhafu ghayrak wa la narju siwaak yaa djalali tuhan kami sembahan kami sesungguhnya Keputusanmu meliputi seluruh kehidupan kami. Sesungguhnya perintah-perintahmu berusaha kami kerjakan. Ketika kami bisa taat, itu adalah karuniamu. Ketika kami bermaksiat, maka ampunilah kami. Ya Allah, janganlah jadikan hati kami takut, kecuali kepadamu. Janganlah jadikan hati kami berharap, Kecuali kepada rahmatmu. Ila hanaha Allahumma la takilna ila anfusina tarfata a'yun Wala aqalla min dhalik waslih lana sya'nana kulla La ilaha illa an... Ya Allah. Jangan serahkan urusan kami kepada diri kami sendiri meskipun hanya sekedip mata perbaikilah urusan kami illahana innana la nadziku illa birahmatik kami tidak bersandar kecuali kepada kasih sayangmu falghif lana dzunubana kullaha wa jalla ya dzal jalali wal karam Allahumma wafikna li salihat, wafikna li salihat qabla al-mamat. Ya Allah, mudahkan kami dan peroleh kebaikan amal-amal yang soleh sebelum kematian kami. wa Warajidna ila sidrakil hafwat, ilaha. Allahumma Allahumma ij'al ja mu'tamadan 'alayk wa hawaijna ilayk wa wukufana bayna yadayk ilahana ya Allah ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami mereka yang ada di Syria ya Allah mereka yang ada di Palestina Ya Allah, mereka yang ada di Burma, yang ada di seluruh penjuru dunia ya Allah, lindungi umat Islam ya Allah, sayangi mereka ya Allah, lindungi anak-anak kami, mereka anak-anak mereka adalah anak-anak kami. Ibu mereka adalah ibu kami. Ayah mereka adalah ayah kami, Ya Allah. Kami mencintai seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, Ya Allah. Lindungilah mereka, terutama mereka yang sedang dilanda ujian berat, Ya Allah, di Suriah dan di seluruh negeri-negeri yang lain. Ilahana, Allahumma fallij anhum mahum fi farjin aajil, gaira aajil. Berikan kemudahan untuk mereka, Ya Allah. Allahumma la tada'lahum hammaw wala karavan wala daynan illa farrajtah wala maridan illa shafaitah sembuhkan yang sakit di antara mereka ya Allah terimalah para syahid mereka ya Allah lindungilah anak-anak mereka ya Allah Allahumma ij'al ja Allahumma ij'al ja kaydahum nuhurihim ya Allah jadikanlah Seluruh perencanaan orang-orang kafir itu kembali menghancurkan kehidupan mereka sendiri, Ya Allah. Azimahumillah hazimah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Fa'innaqantalkomiyalaziz, karena Engkau yang paling kuat dan yang paling perkasa alladhi la yuraddu ba'suka 'anil qawmil mujrimin alladhi la yuradduka ba'suka 'anil qawmil mujrimin bencana-Mu tidak akan sanggup mereka tahan ya Allah bencana-Mu tidak akan sanggup mereka hindari ya Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya lindungi saudari kami saudara kami ya Allah أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبسمه العظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب أي الحق بكل ظالم وطاغيه العذاب يا الله يا الله Berikanlah keburukan kepada orang-orang yang zalim ya Allah. Berikanlah azab yang mereka timpakan kepada saudara-saudara kami untuk kehidupan mereka ya Allah. Wa ayurina fihi yawman 'abusa wa Tampakkanlah di hadapan orang-orang kafir tersebut ya Allah, hari yang terburuk, hari yang paling hitam sebagaimana mereka menghancurkan negara-negara orang Islam ya Allah. Wayakfi syarruhu 'an ikhwanina al-muwahhidin lindungilah orang-orang yang menyebut namamu ya Allah sayangilah orang-orang yang menyebut namamu ya Allah terimalah semua kebaikan orang-orang yang menyebut namamu ya Allah Allahumma ofiril Muslimin wal Muslimat, al-Ahya'imnu wal Amwat, Wassallillahummala Sayyidina Muhammad, waala Alihi wasahbihi wabarik wassallim Mash'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.